Mitra bisnis sejumlah kalangan menyesalkan keputusan Mahkamah Agung yang memfonis pemimpin redaksi majalah Playboy Indonesia dengan hukuman 2 tahun penjara karena dianggap menyebarkan pornografi lewat medianya, sebab MA menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP sebagai dasar hukumnya dan bukan menggunakan Undang-Undang Pers Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers, Hendrayana Mas Hendra, bagaimana komentar Anda? Ya kami melihat bahwa ini ada dilakukan oleh putusan MA adalah kemundurannya dari putusan-putusan yang sebelumnya dimana kasus-kasus baik Selama ini MA menggunakan bagaimana undang-undang pers itu dipakai sebagai dasar filosofi memutus Tapi kok untuk kasus majalah Playboy ini dia justru memakai KUHP Ini yang kami sesalkan dan ini menurut kami itu adalah kurang tepat gitu mas. Seharusnya kan dia menggunakan undang-undang Pers. di situ ada juga kan pasal 5 yang mengatur bagaimana Pers itu harus wajib menghormati norma-norma masyarakat kesusilaan. Yang itulah tolak ukur yang kalau karya jurnalistik. Bukan dengan pasal 82 tentang kesusilaan yang dalam KUHP karena ranahnya lain gitu. Ini adalah produk jurnalistik yang harus diuji juga dengan metode jurnalistik sebagaimana yang ada di dalam kode etik dan undang-undang Pers seperti itu. Bukankah undang-undang Pers juga membuka ruang bagi penggunaan kuhap mas tapi selama ini yang selama ini yang kami perhatikan dari putusan justru AMA mengakomodir bukan mengakomodir bahwa UMA sudah menjadikan undang-undang sebagai undang-undang sebagai free will yang diutamakan. Jadi contoh dalam kasusnya majalah Tempo. Kasusnya majalah Tempo dengan apa Dominata itu itu jelas sekali itu. Ketua Mahkamah yang dulu dalam putusan-putusannya itu mengatakan bahwa undang-undang pers harus dilebih dahulukan dulu sebelum menggunakan undang-undang lain. Tapi kok ini justru Mahkamah Agung justru membuat ke keliruan dalam memutuskan perkara ini yang sebenarnya itu adalah sudah tepat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi itu menyatakan bahwa ini harus menggunakan undang-undang Pers. Kenapa ya dalam sengketa pers hakim lebih suka menggunakan KUHP ketimbang undang-undang Pers? Saya melihat sih bahwa ini tidak terlepas dari mindset daripada penegak hukum ya. utama juga bukan hanya Hakim Jaksa dan ini. Masih dia berpandangan bahwa sengketa pers itu sama dengan kasus-kasus pada umum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang KUHP. Padahal ini hal yang berbeda. Jadi ini di tingkat dari pemahaman mereka juga kami ini ya. Terutama kompetensi mereka dalam mengadili kasus-kasus sengketa pers juga kan harus dilihat juga Jangan sampai kan orang yang nggak mengetahui tentang seluk beluk pers, memutus suatu buah sengketa kasus pers, ini kan akan e, paradimanya berbeda dengan orang yang biasa mengulangi kasus sengketa pers, misalkan seperti itu. Kami melihat bahwa ini ke kurangnya pemahaman bagaimana menangani kasus-kasus sengketa pers di pengadilan, itu yang kami cermati mas selama ini. Demikian Hendrayana dan saya Rizal Andika.